Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala, ala amab'at Para pendengar Radio Minhajul Asar, media da'wah dan ruang belajar Bagaimana kabarnya para pendengar sekalian? Semoga Allah menjaga antum semuanya Senang sekali saya, Fauzi Latakon dapat kembali menemani ruang dengar anda pada malam ini, ahad tanggal 17 Sya'ban 1446 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2025 Masehi. Para pendengar sekalian, teringat firman Allah Taala ta Pada surat Al-Anbiya ayat ke-7, Allah mengatakan, Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamun. Ta Tanyakanlah orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang memiliki ilmu agama terhadap perkara-perkara yang tidak diketahui, terkhusus masalah kontemporer yang membutuhkan solusi. Maka dengan izin Allah Taala dan memohon pertolongannya Radio Minhajul Asar menghadirkan program Bincang Islam hari ini. Program dalam format tanya-jawab, yang harapannya dapat menjadi pencerahan terhadap berbagai masalah kekinian Para pemerhatian rahimahumullah jami'an Ini merupakan pertemuan kedua dari bincang Islam hari ini Yang sebelumnya pada bulan Jumat Akhirah Atau tepatnya pada akhir Desember tahun 2024 kemarin Kita sudah menjalankan pertemuan yang pertama bersama Ustaz Abu Usman Kharisman Hafizahullah Ta'ala Para penghafaz sekalian, rohimanya rohimakumullahu jami'an. Bulan Cuci Ramadan sudah di depan mata. InsyaAllah kurang lebih dua pekan lagi kita akan kembali berjumpa dengan bulan yang penuh keberkahan ini, bulan yang di mana pintu-pintu jannah terbuka seluas luasnya, pintu-pintu neraka terkunci dan para syaitan terbelenggu. Tentunya untuk menghadapi bulan Cuci ini kita butuh terhadap ilmu. Butuh pemahaman agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Maka pada kali ini kami memilih tema fikih puasa. Agar para pendengar sekalian bisa menyiapkan bekal ilmu sebelum masuk ke dalam pintu gerbang Ramadan. 6. Bita Fitillahi Wahdah telah hadir di tengah-tengah kita salah satu asadidah ahlu sunnah yang sudah tidak asing lagi di telinga. Tidak lain, hmm. tidak bukan. Beliau adalah Ustaz Abdul Haris Muhammad bin Muslihalsi Hafizahullah Ta'ala. Nah, kita siapa beliau ya. Marhaban ya Ustaz. Allah Barik fikum. Ahlan usahalan. Asya Allah. Kaifah halukum, Ustaz. Nah. Alhamdulillah. Kaifah antum. Alhamdulillah. Amin, amin. Ahnubi khair, Ustaz. Masya Allah. Allah wabarikum. Nah, Masya Allah. Nah, sepertinya kali pertama di bincang teraktif tadi ya. Iya, iya, pertama kali di studio bersama Anda di sini ya. Benar, benar. <laughs> nah, nah, biasanya mungkin kalau memberikan ceramah satu arah ini kita modelnya dua arah tanggapi jawab. Taim, <laughs> taim. Nah, masya Allah. Nah, amin, amin. Pertama-tama kami ingin ucapkan juga kembali terima kasih kepada Ustaz Abdul Haris atas waktu yang beliau berikan kepada kami di studio ini di sela-sela kesibukan beliau yang hmm. cukup padat. Tadi baru saja mungkin mengisi taklim di mus'olah Ustaz ya. Nah Masya Allah. Ini Badar Isha langsung menuju ke studio. Masya Allah. Semoga Allah membalas kebaikan anthem ini dengan balasan yang sebaik-baiknya Ustaz. Allah ma'amin. Wa'alaikum warahmatullahi Masya Allah. Insya Allah kita tidak perlu kenalan lebih jauh. Karena Insya Allah sudah pada mengenal sosok Ustaz Abdul Haris gitu Ustaz ya. Bukan maksudnya waktunya ini Oh gitu Kasihnya nanti pada ngantuk Oh udah Insya Allah uh, Para pendengar sekalian Sudah siap dan sangat antusias Untuk menanti uh, Ujangan atau jawaban dari antum Pada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan nanti Pada malam hari ini Jadi tenang aja insya Allah Tidak ada yang mengantuk pada malam ini Nah, Kita sesuaikan dengan waktu juga Insya Allah Bisa Tadi terbaca semua Semoga Alhamdulillah, kalau tidak ya cukupnya. Nah, nah, kita mulai setiap ya. Baik. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama. Dari Ahuna, saudara kita Rusdi Zain, asal Banyuwangi. Pertanyaannya, Bismillah, apakah boleh membatalkan puasa sunnah bila akan melakukan pencabutan gigi? Alhamdulillah. اي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه هداه اما بعد نسال الله عز وجل في هذه الليله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يوفقني واياكم جميعا لما يحب وهو يرضى وان يسددني واياكم في القول والعمل وان يلهمني واياكم الصواب كما اساله عز وجل ان يثبتنا واياكم Al-Kitaab dan Sunnah, dan yanzidana ilman, wa amalan, huda, tukan, wa ikhlasan, sabatan, ya Rabbal Alamin. Pertanyaan yang pertama, <coughs> bahawa apakah boleh membatalkan puasa Sunnah bila akan melakukan pencabutan gigi? Perlu diketahui bahwa seseorang yang melaksanakan puasa sunnah, ya maka tidak ada kewajiban baginya untuk menyempurnakan puasanya sampai waktu berbuka yaitu sampai tenggelam matahari. Akan tetapi disunnahkan baginya ya untuk Menyempurnakan puasanya sampai waktu berbuka Yaitu terbenamnya matahari Apalagi jika dia memiliki uzur Ya, baik ada undangan makan Atau ada kegiatan kesehatan Ataupun yang lain, maka tidak mengapa Nah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim beliau bercerita Naam dakhala alayya an-nabiyyu alaihi salatu wassalam dhaata yawm suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahku faqala maka Nabi bertanya hal indakum syai' kalian punya makanan atau tidak faqulna la. maka kami menjawab tidak Nah, kalau faham ini idan saim, ya maka kalau begitu aku berpuasa. Nah, sehingga ni, namp Nabi masuk ke rumah istri beliau Aisyah. Namp ya beliau belum punya niat puasa. Kemudian setelah bertanya kepada istri beliau dan tidak ada makanan di rumah, maka beliau niat dan memulai puasa beliau. Tsumma atana yauman akhar kemudian Aisyah bercerita kemudian Nabi SAW datang kepada kami di hari yang lain faqulna ya Rasulullah uhdiyalana hais kemudian ya kami berkata kepada beliau wahai Rasulullah telah datang hadiah kepada kita berupa hais hais itu adalah salah satu jenis makanan faqala maka Nabi mengatakan arinihi Ya beliau berkata kepada Aisyah r.a, coba perlihatkan kepada aku makanan tersebut. Nam, falakat asbah tusho karena aku pada pagi hari ini sudah puasa. Jadi ini di hari yang lain, ya pas beliau di tempat Aisyah beliau sudah puasa. Nah kemudian tiba-tiba datang hadiah ya kepada beliau, ya sehingga Nabi minta untuk diperlihatkan kepada beliau makanan tersebut. Nah, faa kala kemudian Nabi memakan makanan tersebut yang berupa hadiah. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa boleh bagi seseorang untuk membatalkan puasa sunnah ya ketika ada sebuah kebutuhan. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lain ya dalam riwayat al Baihaki dan sanadnya dihasankan oleh al Hafidh rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Naam, ya. Beliau berkata, "San'tu lin sallallahu alaihi wasallam ta'aman, falamma wudhi'a qala rajulun ana sa'imun." Aku, naam Abu Sa'id Al-Khudri pernah bercerita bahwasanya aku pernah membuatkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala makanan ini dihidangkan, ya, qala rajulun ada Salah seorang yang berkata, Anasahim, aku sedang berpuasa. Jadi sepertinya ini undangan makanan. Nabi diundang. Kemudian di situ ada beberapa sahabat yang hadir bersama beliau. Maka tatkala dihidangkan makanan tersebut yang dibuat oleh Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu, ada seseorang yang mengatakan, aku sedang puasa. Nah, maka tatkala Nabi melihat kejadian tersebut, fakalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Da'aka akhuk wa takallaf lak afṭir fa summakahu in Saudaramu ini sudah mengundangmu untuk makan dan dia sudah takalla falak dia sudah membebali dirinya untuk melayanimu artinya membuatkan makanan untukmu afṭir maka berbukalah nam fasum maka nahu in kemudian berpuasalah di hari yang lain kalau kamu mau. Nah, jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi seseorang yang melakukan puasa sunnah untuk memutus puasanya atau membatalkan puasanya ya karena sebuah kebutuhan dan ini ditegaskan oleh Al-Hafiz An-Nawawi Al Rahimahullah Taala dan ini juga mazhabnya Imam Syafi'i Rahimahullah Taala. Nama yang disebutkan oleh beliau Rahimahullah Taala. Tapi, Nama. Zikirul Khairan. Ustadz. Pertanyaan yang kedua dari Ah Abu Abdullah Rendi asal Kendari. Bismillah. Afwan izin bertanya Ustadz. Jika waktu subuh Tercatat pukul 4 lebih 48 jadwal kemenak Tetapi azan baru berkumandang Pukul 4 lebih 50 Dan selama selisih waktu 2 menit itu Kita masih makan Apakah boleh atau puasanya sah atau tidak Nah, padul Ya, barakallahu ya jadi ini Pertanyaan ini ya berkaitan tentang hukum ya makan ketika adzan sudah berkumandang. Nah, perlu kita dudukkan sebelum kita ya menjawab ya bahwa <tuh> perintah Allah subhanahu wa taala untuk berpuasa pada bulan Ramadhan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan awal waktu puasa dan akhir waktu puasa. yaitu dikaitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Jadi perlu difahami bahwa awal puasa itu bukan ya ketika... Mu'adzin mengumandangkan Waktu subuh Ya Akhir puasa juga, buka, juga Bukan ketika Mu'adzin mengumandangkan adhan Maghrib Tetapi Allah mengaitkan Awal puasa dan akhir puasa Awal puasa dengan Terbitnya fajar Akhir puasa dengan terbenamnya Matahari nah, Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surat Al-Baqarah 187. Wakuwashrabu hatta yatabyana lakum al khayt al abyadu min al khayt Dan silahkan kalian makan dan minum sampai betul-betul jelas sebagai kalian benang putih dari benang, ya hitam dari fajar. Maksudnya sampai terbit fajar. Nah, maka kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk makan. Karena apa? Karena perlu difahami bahwa terkadang muadzin itu ada tiga keadaan. Ya, keadaan yang pertama adalah seorang muadzin yang memang dia mengumandangkan adzan tepat pada waktunya, pas ketika fajar terbit. Ya, demikian pula mengumandangkan adzan pas pada ketika matahari terbenam. Ini keadaan yang pertama. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, ada muadzin yang mengumandangkan adzan sebelum waktunya, yaitu sebelum terbit fajar dia sudah adzan. Karena ada sebagian yang seperti itu dalam rangka hati-hati. Dan hati-hati ini adalah hati-hati yang salah. Demikian pula, ketika adzan maghrib juga demikian. Nah, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah seorang muadzin yang mengumandangkan azan setelah lewat dari waktunya. Jadi setelah terbit fajar selisih 2 menit, 3 menit, 5 menit baru dia mengumandangkan azan. Demikian pula ketika maghrib juga demikian. Nah, maka di sini kalau kita cermati dari pertanyaan tersebut ya, waktu subuh tercatat 448. Ya, jadwal kemenak tetapi azan baru berkumandang 4.50. Berarti di sini muazin mengumandangkan azan kapan? Setelah atau sebelum atau pas? Nah Setelah waktu fajar. Sudah lewat 2 menit ya dari terbitnya fajar baru dia mengumandangkan azan. Nah, maka di sini perlu kita ketahui ya. Saya akan menyebutkan sebuah hadis Ya yang mungkin ini menjadi sebuah iskal ya bagi beberapa pendengar ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh al Al-Albani dalam Shahih Abu Dawud Nabi mengatakan idza sami'a ahadukum nida' wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu kalau salah satu di, dari kalian mendengar, tidak mendengar Adan dalam keadaan bejana, ya mangku atau gelas atau piring ada di tangan salah seorang dari kalian, maka janganlah dia meletakkan bejana tersebut sampai dia menyelesaikan hajatnya. Namp dari bejana tersebut. Jadi di sini bisa difahami bahwa kalau Adan, ya. Kemudian kita masih memegang piring dan ada makanannya Kita diperbolehkan untuk terus makan Sampai hajat kita terpenuhi baru kita letakkan Nah tetapi ini ketika Adhan yang dikumandangkan adalah tepat pada waktunya Nah kalau ternyata adhannya lewat dari waktu yang ditentukan Berarti tidak boleh Kan begitu Nah ini dulu Kemudian Perlu diketahui bahwa kalau kita melihat ini adalah hadis yang sebenarnya masih ada beberapa kemungkinan Artinya bisa jadi hadis ini maknanya seperti yang saya sebutkan Dan bisa jadi tidak Dalam arti yang dimaksud dengan adhan di sini ada kemungkinan adalah adhan yang pertama Yaitu sebelum terbitnya fajar Karena para ulama membahas pembahasan ini dengan detail Nah, jadi hadith ini sifatnya masih mutasyabih Sedangkan di sana ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas Allah betul-betul mengizinkan kita untuk makan ya pada malam hari hanya sampai terbitnya fajar Sehingga ketika terbit fajar, kita sudah harus menghentikan makan dan, dan minum Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 187 yang saya sebutkan ya tadi. Naam. Ya, sehingga ketika Allah mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaitul sampai betul-betul jelas bagi kalian ya benang putih dari benang hitam, maka barang siapa yang sudah yakin, ini perlu saya garis bawahi, barang siapa yang sudah yakin akan terbitnya fajar, maka dia wajib untuk berhenti dari makan dan minum. Ya. Dan jika ada makanan atau minuman bahkan jika ada makanan dan minuman di mulutnya dia harus mengeluarkannya. Ketika dia sudah yakin bahwasanya fajar telah terbit. Nah, adapun hadis yang di atas ya, hadis dari sahabat Abu Hurairah tadi dan dalam riwayat Imam Ahmad, maka para ulama menjelaskan bahwasanya Nah, mampulun pada anna muadzin, karena muadzin sebelum tulu al Hadis tadi para ulama menjelaskan bahawa hadis tersebut dibawa kepada kondisi seorang muadzin yang dia mengumandangkan adzan sebelum fajar. Ya, jadi kalau ada muadzin yang kebiasaannya mengumandangkan adzan sebelum terbit waktu ataupun sebelum terbit fajar, maka kita boleh melanjutkan makan. Nah, tetapi kalau yang ya mu'adzin tersebut mengumandangkan adhan tepat pada waktunya Apalagi melebihi atau setelah waktu fajar Maka kita tidak boleh melanjutkan makan bahkan kita harus mengeluarkannya nah, Dan ini ditegaskan oleh alimamun nawawi rahimahullahu ta'ala nah, Dalam kitab beliau al-majmu'a Naam, beliau mengatakan za zakarna anna man al-fajru wa fihi naam wa fihi, famihi ta'amun falyalfadhhu wa yutimmu sawmahu fa ini batalaahu ba'da ilmihi bil-fajri batala sawmuhu. Kami telah menyebutkan bahwasanya orang yang di dalam mulutnya ada makanan, kemudian dia tahu dan yakin bahwasanya fajar telah terbit maka dia harus mengeluarkan makanan tersebut dan jangan menelannya. Kalau dia telan, setelah dia tahu bahwasannya fajar itu telah terbit, maka puasanya batal. Wahada lah hilafifihi dan ini tidak ada perselisihan pendapat dalam hal tersebut. Wadali luhu hadits benar umar. Uaishah r.a. anhum dalilnya adalah hadis ibnu Umar dan Aisyah r.a. bahwa sahaja Rasulullah s.a.w. telah bersabda: Inna Bilalun yudzinnu bilail, fakulu washrabu hatta yudzinnu ibnu maktum. Sesungguhnya Bilal itu melaksanakan atau mengumandangkan adzan pada malam hari, maka kalian makanlah dan minumlah sampai ibnu Ummi maktum mengumandangkan adzan. Berarti Hadis tadi dibawa kepada apa? Seorang muadzin yang mengumandangkan azan sebelum waktu fajar. Nah, jadi ini jawabannya ya tidak boleh. Ya, ketika seorang muadzin mengumandangkan azan tepat pada waktunya apalagi sudah lewat dari waktunya. Nah, maka kita harus berhenti makan bahkan makanan yang ada dalam mulut kita harus kita keluarkan karena ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi yang tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Naam. Eh, kemudian di sana ada permasalahan ya disampaikan oleh Al Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala. Nah, bahwa di sana ada Ya seperti kita yang tinggal di tengah kota itu sulit untuk menentukan terbitnya fajar. Dalam arti kita hanya bersandar dengan apa namanya tawkit dengan waktu yang dibuat oleh kemenak ataupun oleh apa umul kuro kan begitu waktu-waktu sholat. Nah di sini kita tidak ada keyakinan. Nah Apakah betul pas waktu yang ditentukan itu fajar betul-betul terbit? Atau di waktu buka, betul-betul matahari sudah terbenam. Nah, maka di sini, naam, ya. Sheikh Ibn Baz memberikan sebuah nasihat. Naam. Ya. Fa'in kana la ya'lamu halal mu'adzin hal adzana qabla al-fajri au ba'dal fajri, fa'innal awla wal ahwad lahu an yumsika iza sami'al adhan. Naam. Maka jika seseorang tidak mengetahui keadaan seorang muadzin, apakah dia mengumandangkan azan sebelum waktunya, sebelum terbit fajar atau setelah terbit wajar fajar, maka yang lebih baik untuknya dan lebih berhati-hati adalah dia harus apa namanya? menahan ya makan ketika dia sudah mendengar azan. Walaiyuzrohu, لو الشرب أو أكل شيء حين الأذان، لانه لم يعلم بطلو الفجري. akan tetapi jika memang ia tidak sengaja atau memang karena dia belum sempat minum sedikit, maka dia tidak apa-apa minum sedikit atau makan sedikit ketika seorang muadzin mengumandangkan azan karena memang dia tidak tahu ya tentang apa terbitnya ajar. Naam. Jadi ini ya jawaban dari beliau rahimahullahu taala. Naam. Jazakumullahu Pertanyaan yang ketiga dari Pak Nur Hadi asal Tegal. Bismillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau tanya. Hukum puasa Ramadan satu bulan diganti dengan uang dan dibagikan kepada Empat orang yang membutuhkan Ini sudah berjalan Sekitar enam atau tujuh tahun Ini pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang kedua Mulai jam berapa Waktu ikhtikaf Dan apakah ikhtikaf satu jam setengah itu boleh Atas jawabannya Jazakumullah khairan khairan Wabarakullah fikum maturnuhun Ustaz Nah Barakallahu fiikum. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang hukum puasa Ramadan Satu bulan diganti dengan uang dan dibagikan kepada empat orang yang membutuhkan. Ini sudah berjalan sekitar 6 sampai 7 tahun. Nah, di sini tidak disebutkan tentang kondisi orang yang berpuasa. Tiba-tiba Ya, Pak Nur Hadi menyampaikan puasa Ramadan Satu bulan diganti dengan uang. Ya. Maka di sini saya akan menjelaskan secara rinci agar supaya nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang hampir serupa sudah terjawab ya. Bahwa yang pertama, kita harus mengetahui bahwa puasa pada bulan Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang telah Allah Subhanahu wa wajibkan bagi kita semua dan syariat puasa ini diwajibkan oleh Allah ya kepada umat ini dan juga bahkan kepada umat-umat terdahulu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183 Nam kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa Dalam ayat puasa ini kalau kita mau mencermati ya ada tiga ayat dalam surat Al-Baqarah ini, 183, kemudian 184, kemudian 185 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan empat kondisi orang yang berpuasa Nah, ya, akan saya sebutkan dulu Yang pertama adalah orang yang berpuasa dalam keadaan sahihun muqim Dalam keadaan dia sehat dan dalam keadaan dia mukim berada di tempat tinggalnya di kotanya. Kemudian yang kedua ya, orang yang berpuasa dalam keadaan musafir ya atau marid. Ya, orang yang berpuasa dalam keadaan dia safar ya tidak ada di tempat tinggalnya atau kotanya. Dan atau dia sakit Nah, dia punya penyakit Sehingga menghalangi dia untuk berpuasa Nah, kemudian Yang ketiga adalah Kondisi orang Atau keadaan orang yang berpuasa Dan dia adalah orang yang sudah tua renta, Sudah lanjut usia As-syaikhu wa-syaikhah Nah, ya Kemudian yang terakhir dia adalah orang yang berpuasa dalam keadaan dia hamil atau menyusui. Hamil wal murdek. Nah masing-masing ini punya hukum. Maka yang sehat dan yang mukim wajib untuk melaksanakan puasa Romabon secara penuh setiap hari. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dan ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi 183. 6. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu maka barang siapa dari kalian yang bertemu dengan bulan Ramadan maka hendaknya dia berpuasa sebulan penuh. Ini berlaku untuk yang sahih dan mukim, sehat dan mukim di tempat tinggalnya. Yang kedua adalah marib. Orang yang sakit Nah maka orang yang sakit tetapi sakitnya ini adalah sakit yang bisa sembuh Dan diharapkan ya untuk sembuh Bukan sakit yang menahun Atau sakit yang abadi Yang menurut analisa dokter sudah tidak akan sembuh Nah maka orang yang sakit atau yang safar Yang sakitnya seperti ini Dia boleh berbuka Ya tidak berpuasa Tetapi wajib untuk mengkobok Mengganti atau membayar hutang puasanya di hari yang lain Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat berikutnya Ketika Allah mengatakan Ayyama ma'dudat Puasa Ramadan itu hanya hari-hari yang telah ditentukan Fa man kana minkum maridun aw ala maka barang siapa dari kalian yang sakit atau sedang safar fa iddatun min ayyamin ukhra maka dia wajib untuk mengganti 6 nah, ya di hari-hari yang lain sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Nah, jadi ini hukum ya bagi orang yang sakit atau safar. Yang ketiga adalah asy-syekhu wasyekha. Ya, yaitu seorang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan para ulama mengkiaskan ya kepada asyekha wasyekhu wasyekha. Naam Al-shaykh wa shaykha adalah al-mariyid allazi la yurja bur'uhu. Seorang yang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya atau seseorang yang punya penyakit menahun, misalnya stroke. Nah, sudah tidak bisa apa-apa. Nah, atau misalnya punya penyakit ginjal nam atau punya penyakit kanker yang memang dia tidak mampu berpuasa atau kalau dia berpuasa itu akan menyebabkan penyakitnya semakin parah ya sehingga dia tidak boleh berpuasa. Maka yang seperti ini hukum dia seperti hukumnya asy-syaikh wa syaiikha seorang ya yang sudah lanjut usia. Nah, hukumnya apa bagi orang yang sudah lanjut usia? Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini Al-Baqarah 184 wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin dan orang-orang yang yutiqunahu yang mampu untuk berpuasa fidyatun ya maka dia membayar fidyah ta'amu miskin sebagai makanan untuk orang miskin ayat ini ya para ulama ahli tafsir berbeda pendapat ketika menafsirkan ayat ini menjadi tiga pendapat. Nah, jadi yang pertama sesuai dengan lafadznya, ya Allah Subhanahu Wa Taala di awal-awal Islam memberikan pilihan bagi semua orang bahwa ya boleh untuk berpuasa dan boleh untuk berbuka walaupun dia mampu walaupun dia sehat. Wahala di nayoti kunahu dan orang-orang yang mampu untuk berpuasa fidyah boleh membayar fidyah. Ini di awal Islam. Kemudian ayat ini Mansukh dihapus dengan ayat berikutnya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Shahruh Ramadhan yang unzila unzil fihil Qur'an huda lil nasi wabiyinat min al huda wal Furqan. Faman shahida minkum kumush shahrafal Nah Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan Maka hendaknya dia berpuasa sebulan penuh Jadi ayat ini apa? Mansukh Dihapus oleh ayat yang tadi saya sebutkan Ayat 185 Ini pendapat yang pertama Pendapat yang kedua Yuti kunahu Di sini ya Tidak mansukh Tetapi para ulama Ya memaknakan yutiqunahu fi hali shababihim na'am wahadatatihim wa quwwatihim bagi orang-orang yang dulu mampu melakukan puasa ketika masih muda ketika masih kuat na'am maka setelah dia tua ya sudah tidak kuat lagi fidyatun fa'amum miskin Nah, dia harus membayar fidyah Nah, ini menurut pendapat ahli tafsir yang kedua Nah, kemudian nah, pendapat ahli tafsir yang ketiga mengatakan di sini ada sesuatu yang mahzuf Ada sesuatu yang dibuang dalam ayat ini Ya, perkiraannya bagaimana Aywa ala alladzina la yutiqunahu dan wajib bagi orang yang la adalah nafiah Ada kalimat la yang berarti tidak. Sehingga bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, dia harus membayar fidyah. Nah, nah jadi kesimpulannya sebenarnya ayat-ayat tadi muaranya sama. Bahwasannya yang dimaksud dalam ayat tadi, ya, sebagaimana itu ditafsirkan, oleh para sahabat Nabi SAW bahwa yang dimaksud Dalam ayat ini adalah Al-Sheikhul Kabir Al-Ladhi Kana yutiqu sawma shahri Ramadhan Wahuwa syab Fakabira Wahuwa la yastati'u sawmahu Yaitu seorang tua Yang sudah lanjut usia Yang dulu ketika muda Mampu berpuasa Kemudian dia lemah sudah tua dan tidak mampu maka dia wajib untuk membayar fidyah. nah sehingga ini kondisi yang ketiga orang yang berpuasa yaitu siapa lansia yang sudah tidak mampu untuk berpuasa maka kewajibannya adalah fidyah tun toamu miskin membayar fidyah sebagai toam makanan bagi orang miskin. nah di sini pertanyaannya Ya Hukum puasa Ramadan satu bulan diganti dengan uang Nah, maka ini tidak sah Dan tidak boleh Fidyah itu harus berupa to'am Berupa apa? Makanan Sebagaimana juga zakat al-fitr dan kafarah yang lain Kafaratul aiman juga sama Nah, seberapa besar makanan tersebut? Maka Minimalnya adalah mud Satu mud makanan pokok Kalau kita beras, satu mud itu kurang lebih 750 gram Jadi setiap hari harus membayar apa? 750 gram nah Kalau nah, dibayar dengan makanan yang sudah siap saji Tidak masalah Ada ya namanya nasinya, kemudian ada lauknya, ada sayurnya Ini lebih sebuah ihsan Dan ini boleh Nah kemudian jika ada pertanyaan lagi Apakah boleh kalau ya Satu bulan penuh itu Hanya diberikan Kepada satu orang miskin Boleh juga Setiap hari dia kasih Boleh Atau sekali saja 30 porsi ya Atau 750 gram beras Dikali 30 maaf. Kemudian Ya dia bagikan kepada 30 orang. Juga boleh. 6 nah, ya, ini juga juga boleh. Nah, yang jadi masalah sekarang dia tidak penanya tidak menyebutkan ya hukum puasa Ramadan satu bulan diganti dengan uang ini siapa yang berpuasa. Nah, maka harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir dan ini yang paling penting karena berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kondisi yang keempat, orang yang berpuasa adalah alhamil walmurzi' Yaitu orang yang hamil dan orang yang menyusui Apakah ketika dia tidak berpuasa, wajib membayar kodok Atau justru dia boleh untuk membayar fidyah Maka di sini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama Ya tentang masalah ini ya bahwasanya orang yang hamil dan menyusui 6 <tuh> ya sebagian para ulama dan ini adalah pendapat jumhurul ulama mereka mengatakan bahwa dia tetap wajib membayar qadha. Jadi dia harus membayar apa? hutang puasanya. Naam, adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya dia cukup membayar fidyah. Naam, maka ini pendapat yang yang lemah sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah ibn Baz rahimahullahu taala. Naam, beliau mengatakan bahwasanya wa yurwa'an wa Abbas wa Ibnu Umar naam anna ala al-hamil wal murdhi al-it'am huwa qaulun marjuhun mukhalifun lil adillati syar'iyyah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ya tentang alhamil wal murdi orang yang hamil dan orang yang menyusui itu cukup untuk membayar fidyah maka ini adalah pendapat yang marjuh yang menyelisih dalil-dalil yang syar'i sebagaimana Allah berfirman man kana maridan aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra barang siapa yang sakit karena dia hamil sakit tidak mampu untuk berpuasa atau dia sedang safar maka dia wajib mengganti di hari yang lain. 6. Nah, kemudian ya yang perlu diperhatikan ada pertanyaan bagaimana kalau seandainya setiap tahun dia hamil atau menyusui yang akhirnya ya membuat dia ya belum sempat membayar hutang puasa yang sebelumnya ya sehingga dia sudah hutang lagi. Nah, maka Syekh Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwasanya fa taqallah mastata'tum tidak mengapa walaupun sampai menumpuk-numpuk. 6 nah, sebagaimana ini terjadi pada sebagian wanita punya hutang puasa sampai ratusan. Tetapi subhanallah karena dia semangat 6 nah, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk membayarnya. 6 nah, karena memang di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah perintah yang jelas Sedangkan pendapat Ibnu Abbas ya, ini adalah salah satu pendapat sahabat dan di sana ada sahabat-sahabat Nabi yang berpendapat dengan pendapat yang menentang pendapatnya Ibnu Abbas. Maka kita mengambil pendapat para sahabat yang paling sesuai dengan dalil. Itu yang harus kita lakukan. Naam ya, karena ya pendapat-pendapat yang lain para sahabat yang lain mereka mengatakan bahwa Ya, orang yang hamil dan menyusui tetap harus membayar qadha. Wallahu taala a'lam. Kemudian berikutnya mulai jam berapa waktu itikaf dan apakah itikaf satu jam setengah itu boleh? Nah, maka di sini perlu kita ketahui, pertanyaan ini mengandung dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah mulai jam berapa waktu itikaf jika yang dia maksud adalah i'tikaf pada bulan Ramadan. Ya, maka dimulai dari terbenamnya matahari pada hari ke-20 6 ya. Jadi dia mulai masuk masjid 6 nah, ya ketika terbenam matahari pada hari yang ke-20 6. Nah, kemudian dia masuk ke khaymahnya Ke kemahnya atau tempat iktikafnya Dan yatafarraq ibadah Dia berkonsentrasi untuk ibadah Itu setelah terbitnya fajar Pada hari yang ke-21 Sebagaimana itu dijelaskan nah, Dalam riwayat beberapa sahabat Yang menjelaskan iktikafnya Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah. Naam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf pada setiap bulan Ramadan selama 10 hari, kemudian setelah beliau meni akan meninggal, beliau beriktikaf selama 20 hari. Kemudian untuk masalah waktu iktikaf, apakah boleh 6 satu jam setengah, maka jawabannya boleh. Para ulama berselisih pendapat tentang waktu minimal i'tikaf Maka jumhur ulama menjelaskan bahwasanya minimal waktu yang bisa digunakan untuk i'tikaf adalah lahbah Yaitu sesaat Sebagaimana ini adalah madhabnya Abi Hanifah, Syafi'i dan Ahmad Nah jumhur ulama mengatakan bahwa i'tikaf itu boleh walaupun sesaat Walaupun satu jam, walaupun dua jam Nah, dikarenakan ya i'tikaf itu yang dimaksud adalah al-iqamah menetap. Nah, maka sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hazm dalam Al-Muhalla, fakul iqamatin fi masjidillah hitta alabi niyat takar rubyilaih bi i'tikafun maka setiap ya kegiatan menetap di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah dinamakan apa? Ia tika mimakalah minal azman au khasur baik waktunya lama maupun waktunya sedikit. I'tilam ya khusyul Quranu was Sunnatu adad min adad wa waktan min waktu. Karena tidak ada dalam Al Quran maupun Sunnah yang menjelaskan waktu minimal di dalam beriyatikaf. Allahu taala alam. Nah, Zakir lah ker jawabannya. Nah. Kita berpindah pada pertanyaan. Berikutnya nomor 4 Dari hamba Allah Asal Bengkulu Kota Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya khairan, Atas kesempatan Untuk kami bertanya Semoga Allah selalu menjaga Ustadz beserta Keluarga dari Marabahaya Dan Amin. diberikan Kesehatan umur yang panjang Dan tentunya rezeki yang barokah Amin Pertanyaan yang pertama Apakah seseorang yang bekerja di luar negeri Dan mengalami perbedaan waktu dengan negara asalnya Harus mengikuti waktu puasa di negara asal Atau di negara tempat mereka bekerja Yang kedua Apakah seseorang yang memiliki penyakit kronis Seperti diabetes, jantung, atau hipertensi Harus berpuasa Atau mengganti puasa di lain hari dan apakah seorang yang sakit parah Dan tidak dapat berpuasa Harus membayar fidyah Atau mengganti puasa di lain hari Yang ketiga Apakah membayar fidyah hanya dikenal Di kalangan wanita saja Mohon pencerahannya Ustaz Afwan, pertanyaan di borong Warahmatullahi wabarakatuh Jadi eh, yang pertama Tentang seseorang yang bekerja Di luar negeri dan mengalami perbedaan waktu dengan negara asalnya. Apakah puasanya itu mengikuti negara tempat dia tinggal atau mengikuti negara asalnya? Nah, maka yang perlu diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As-saumu yawma tasumun wal iftaaru yawma tufthirun wal abha yawma dhuhun." puasa itu dilakukan ya bersama orang-orang yang berpuasa di tempat kalian. Demikian pula berbuka itu dilakukan bersama orang-orang yang berbuka di tempat kalian. Dan al-Adha ya hari Idul Adha itu dilakukan bersama orang-orang yang melakukan idul adha di tempat kalian. Nah, jadi ya jawabannya di sini adalah dia berpuasa sesuai dengan tempat yang dia tinggal di dalamnya. Sehingga kalau dia sedang di luar negeri, ya dia mengikuti tempat tersebut walaupun terjadi perbedaan ya startnya. Jadi di negerinya misalnya belum puasa Tetapi di tempat dia bekerja sudah berpuasa Tidak masalah Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama Seperti Sheikhul Islam bin Uthemiya rahimahullah ta'ala ya, Bahwa al ya Tempat terbitnya hilal itu berbeda-beda Memang bisa jadi nah, berbeda Suatu tempat dengan tempat yang lain Di sini hilal sudah terbit Kemudian di negara lain belum belum terbit sehingga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpuasa sesuai dengan terbitnya hilal 6 idza raaitumuhu fasumuu wa idza raaitumuhu faftiruu jika kalian sudah melihat hilal maka berpuasalah dan jika kalian sudah melihat lagi maka berbukalah jadi awal puasa itu dengan melihat hilal akhir puasa dengan melihat hilal. Nah bisa jadi di negeri tempat ya Anda bekerja hilal sudah terlihat, tetapi ternyata di negeri tempat lahir Anda hilal belum terlihat. Nah karena Anda sedang tinggal di negeri tempat bekerja Anda, maka Anda ya harus berpuasa bersama penduduk negeri tersebut yang sudah melihat hilal. Dan ini sudah ditanyakan ya oleh Nah, ataupun kepada para ulama Seperti As-Syeikh Al-Allamah Ibn Ubaz Rahimahullahu Ta'ala Dan As-Syeikh Ibn Uzaimin nah, Suatu ketika beliau ditanya tentang pekerja Safarah ya, Kedutaan nah, Jadi Kedutaan Pakistan Kedutaan Saudi yang berada di negara Pakistan Bagaimana berpuasanya? Nah, dikarenakan Ru'yah di negeri Pakistan ya, Tata akhar Ba'da Saudiyah ya terlambat. Jadi Saudi sudah terlihat hilal tapi di Pakistan belum terlihat hilal. Maka puasanya ikut mana ini? Ikut Saudi atau ikut Pakistan? Sedangkan mereka tinggal di Pakistan. Nah, maka beliau mengatakan alladzi yadhharu lana min hukmi syar'il mutahhar anna alwajiba 'alaikum as-sawmu ma'al muslimina ladaykum. Yang nampak bagi kami dari hukum syariat yang suci ini bahwa yang wajib untuk kalian lakukan untuk berpuasa bersama kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kalian. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis tadi yang terlihatkan oleh Abu Dawud yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, kemudian ya ada alasan yang penting yang beliau sebutkan. Karena apa? Karena ketika kalian menyelisihi kaum muslimin yang ya ada di tempat kalian maka ini akan menjadikan apa namanya pertanyaan menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang dan mereka akan mengingkari. Nah, dan ini akan menjadi sebab ya terjadinya perselisihan dan juga permusuhan. Sedangkan syariat Islam yang mulia ini mengajarkan kepada kita semua untuk kita menjaga persatuan di atas kebenaran, untuk berta'awun, untuk bersaudara. Dan meninggalkan segala macam bentuk perselisihan dan permusuhan Nah, taib Jadi ini jawabannya Kemudian pertanyaan yang kedua Apakah seseorang yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes Jantung atau hipertensi harus berpuasa Nah, sebenarnya ini sudah masuk di jawaban pertanyaan nomor dua tadi Cuma yang perlu kita tekankan Yang boleh menentukan bahwasanya Anda Ya Boleh untuk tidak berpuasa Itu adalah ahlinya Jadi Anda harus bertanya kepada dokter yang ahli Yang muslim kalau ada Dan terpercaya Apakah kalau Anda berpuasa Itu akan membuat Anda akan semakin parah sakitnya Atau menunda kesembuhannya penyakit Anda Itu yang pertama Kemudian yang kedua Jika ternyata memang dokter mengatakan anda tidak boleh puasa. Ini ditanyakan juga apakah bersifat sementara atau terus menerus. Ya, kalau ternyata bersifat sementara, tahun depan atau tahun depannya lagi, dua tahun lagi Anda boleh berpuasa. Maka di sini Anda nam, ya wajib untuk membayar kado untuk membayar hutang puasa. Tetapi kalau ternyata selama lamanya, anda tidak boleh berpuasa, maka di sini Anda cukup membayar fidyah Berarti Anda masuk dalam kategori as-syaikh wa-syaikhah Seorang yang lansia, ya, yang sudah tidak mampu berpuasa Nah, jadi sebagaimana dalam pertanyaan berikutnya Dan apakah seseorang yang sakit parah dan tidak dapat berpuasa harus membayar fidyah? Nah, kalau memang puasanya itu Apa? Ya memang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Terkadang sakit parah, tetapi dia bisa sembuh. Contohnya apa? Misalnya kecelakaan, patah tulang parah dia, tapi diharapkan pada tahun berikutnya atau dua tahun berikutnya dia sembuh. Maka di sini dia wajib untuk membayar kalbok, membayar hutang puasanya. Tapi kalau ternyata sakitnya itu menahun, ya dan tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia cukup membayar fidyah. Kemudian yang ketiga apakah membayar fidyah hanya dikenal di kalangan wanita saja? Maka jawabannya tentunya 6, ya, tidak. Justru di kalangan wanita kalau karena hamil atau karena menyusui, dia wajib membayar qadha, bukan membayar fidyah. Adapun jika wanita itu tua renta, tidak mampu berpuasa atau punya penyakit-penyakit yang menahun, maka dia membayar fidyah sebagaimana dijelaskan dalam jawaban dari pertanyaan yang kedua. Wallahu a'lam. Nعم jazaakumullahu khairan. Kita pindah pada pertanyaan yang kelima. Dari Abu Nashwa Andre, asal Kaksan Probolinggo. Beliau bertanya bagaimana cara ikhlaskan niat puasa Syaban hanya karena Allah taala. Nعم. Wa ya. barakallahu fiikum tentang cara-cara mengikhlaskan niat pada Naam puasa sunnah Sya'ban atau puasa Ramadan, ya semuanya sama. Dalam segala ibadah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakannya dengan ikhlas. Tapi bagaimanakah caranya supaya kita bisa ikhlas di dalam beribadah? Maka di sana para ulama menyebutkan beberapa hal yang bisa kita tempuh. Untuk membantu kita supaya kita bisa mengikhlaskan niat kita, terutama dalam puasa. Yang pertama, nah adalah kita ya lebih melihat dan mementingkan ya penilaian dan pandangan Allah Subhanahu Wataala. Nah, jangan kita menginginkan ya pandangan ataupun pujian dari makhluknya yang menjadi tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Aisyah ummul mukminin dalam riwayat At-Tirmidzi Nabi SAW alaihi wasallam menyebutkan maniltamasar ridalloh bisaqatin nas kafallohum muknatannas wa maniltamasar ridon nas bisaqatillah wakalahullahu ilannas barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun Mengakibatkan manusia murka Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mencukupkan dia dari beban manusia Maksudnya apa? Allah akan melindungi dia Dan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan akan membuat manusia menjadi rida terhadapnya Akan tetapi sebaliknya Barang siapa yang mencari rida manusia Walaupun harus mengakibatkan dia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia dan melemparkan dia kepada manusia. Nah, sehingga ini sebuah hadis yang agung bahwasanya yang harus menjadi niat, tujuan, prioritas adalah pandangan Allah. Untuk apa kamu pedulikan pandangan manusia? Nah, ya untuk apa kamu ya ingin mendapatkan pujian dari manusia? maka yang terpenting adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ya, kamu akan senantiasa termotivasi untuk mengikhlaskan niatmu di dalam berpuasa. Kemudian yang kedua adalah cara yang kedua haruslah sebuah pujian maupun celaan itu sama di sisimu sehingga pujian itu tidak membuatmu besar kepala tidak membuatmu berbangga, tidak membuatmu sombong. Demikian pula celaan maupun cacian orang itu tidak membuatmu sedih, tidak membuatmu lemah dan tidak membuatmu mundur dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Nah, ini sangat penting ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullahu taala. Jadi, madaarjul salikin, wuqof, عند mdpin nas, wadhim, alamat, kta' al qalbi, wahlohihi min Allah Taala, bahasanya berhenti, ya, karena pujian manusia atau karena celahan manusia itu adalah salah satu ciri terputusnya hati dan salah satu ciri bahawa hati itu kosong dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ya ketika kamu dipuji kamu biasa saja Karena bukan itu yang kamu cari Yang kamu cari adalah ridha Allah nah, Yang kamu cari adalah pujian Allah dan pahala Allah Dan ketika kamu dibenci, ketika kamu dicaci Kamu juga biasa saja Karena memang yang dicari adalah ridha Allah nah, Sehingga cacian itu tidak akan membuat kita terputus dari kebaikan nah. Kemudian yang ketiga demikian pula yang penting Anias tahu ya lahirukah wabatinuk hendaknya lahir dan batinmu itu sama. Nah, ya, karena ini sangat penting engkau menjadi orang yang jujur dan apa adanya. Jangan engkau berusaha ketika di depan orang engkau sok baik, engkau sok berpuasa, engkau sok beribadah. Tetapi ketika kamu sendiri ternyata kamu adalah orang yang paling pertama kali melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jadilah orang yang jujur. Karena yang menjadi ya prioritasmu dan orientasimu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau di depan orang. Ataupun ketika engkau bersendirian Yang menjadi tujuanmu adalah Penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala Pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan demikian Segala ibadahmu akan selantiasa Kamu niatkan untuk Allah nah, Karena bukan manusia yang menjadi tujuanmu nah, Bukan penglihatan manusia yang menjadi tujuanmu nah. Kemudian yang keempat Di antara Ya, yang akan membantu kita semua untuk bisa ikhlas adalah dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala supaya kita diberikan keikhlasan dan dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Sebagaimana hal ini telah diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat tercinta beliau, sebagaimana dalam riwayat Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrad. Dan disahihkan oleh al-syeikh al-allama al-alba'ni rahimahullah Beliau berpesan kepada Abu Bakar Ya Abu Bakar Lashyirku fikum akhfa min dabi bin naml Wahai Abu Bakar Sungguh kesyirikan itu Di tengah-tengah kalian ya Akhfa lebih samar min dabi bin namli Dari langkahnya semut Nah ya Sehingga kadang kalian tidak sadar Kalau kalian sedang berbuat syirik Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladhi nafsi bi Lashirku akhfa min dabiibin namli kata nabi sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Sirik itu ya lebih tersembunyi dan lebih samar daripada langkahnya semut. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba 'anka qaliluhu wa kathiiruhu. Maka nabi mengatakan kepada Abu Bakar, "Maukah kamu wahai Abu Bakar?" Ya, aku beritahu tentang sesuatu yang jika kamu lakukan Maka kesyirikan itu akan hilang darimu Sedikitnya maupun banyaknya Kul maka Nabi mengatakan katakanlah Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika Wa ana alam wa astaghfiruka lima la a'alam Jadi ini salah satu doa agar supaya kita bisa ikhlas Allahumma inni ya Allah Sesungguhnya aku A'udhu bika berlindung kepadamu An usyrika bika ya, Dari perbuatan Kesyirikan untuk menyekutukan Engkau wa ana a'lamu Dalam keadaan aku mengetahui Wa astaghfiruka Dan aku memohon ampun Kepadamu lima la a'lam Untuk dosa-dosa Yang tidak aku ketahui sehingga nasihat untuk saya pribadi dan untuk Abu Nashwa dan seluruh pendengar bahwa janganlah kita menyibukkan diri kita untuk mencari rida manusia mencari pujian manusia mencari pandangan manusia, hendaknya yang menjadi cita-cita kita yang menjadi orientasi kita adalah rida Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaharuilah niatmu setiap Kali kamu hendak melakukan Amalan Dan janganlah engkau lupakan Untuk engkau senantiasa berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada setiap saat Sebelum kamu beramal Ketika kamu beramal Setelah kamu beramal Mintalah supaya amalmu senantiasa Engkau lakukan dengan ikhlas Dan supaya amalanmu diterima Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Kita pindah ke soal yang berikutnya. Pertanyaan nomor 6. Akhuna Umar Abu Husin asal Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum puasa jika seseorang beranggapan bahwa ketika sedang berkumandang azan subuh masih diperbolehkan minum atau makan. Selama azan tersebut belum selesai, tidak mengapa untuk makan dan minum. Wallahu aalam kejadian seperti ini sering ana jumpai di masa fulaf. Dan apakah ada fatwa ulama yang berpendangan bahwa batas terakhir waktu sahur adalah ketika azan subuh selesai? Jazakumullahu khairan nah, katsiran wa barakallahu fiikum. Naam. Naam, Ini sepertinya sudah terjawab. terjawab. Nah. pada pertanyaan yang nomor kedua ya. 3 tadi ya. Nomor 2. Nah, 6. Nomor 2 dari yang kedua iya. dari Abu Abdullah Rendi. Rendi sudah kita Rendi. Nah. rinci 6 dan juga beberapa fatwa dari kalangan para ulama yang kita sebutkan. Nah, Nam. jadi nanti um, Khuna Omar bisa merujuk pada pertanyaan nomor 2 tadi. Kita lanjut pada soal nomor 7. Dari hamba Allah, Jogja Yang pertama, masalah kodoh dan fidyah Bagaimana penjelasan antara mengkodoh puasa dan membayar fidyah? Jika seorang ibu merasa berat untuk mengkodoh Apakah boleh untuk langsung beralih kepada membayar fidyah? Dalam kasus lain, ada seorang ibu yang mengandung ketika Ramadan 2 tahun yang lalu Kemudian Ramadan kemarin mengandung lagi Kemudian Ramadan tahun ini juga mengandung Sementara hutang puasa 2 tahun yang lalu belum selesai Bagaimana jalan keluarga ustad Yang kedua Masalah pembatal puasa Apakah sekedar Berniat membatalkan puasa Sudah menjadikan puasanya batal Ataukah belum Dan apakah cukup Ketika waktu berbuka Dia sekedar niat Membatalkan puasa Tanpa makan dan minum Seperti misalnya Dia sedang berada di sebuah tempat Yang tidak ada makanan dan minuman Jazakumullahu khairan Nah, pak Lukman Fikum sepertinya juga pertanyaan yang pertama masalah kowok dan Vidya sudah kita jelaskan nah, ya pada perincian jawaban ketiga. dari pertanyaan yang ke ketiga, ketiga ya enam yang ketiga dari pak Lukman Fikum enam enam ya kemudian berikutnya pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan yang kedua adalah masalah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 bahwa ketika seseorang memang sudah berniat dalam arti berniat di sini bukan ragu-ragu. Jadi dia sudah punya niat tekad untuk membatalkan ibadahnya. Nah, ya jika dia sudah berniat seperti itu maka ibadahnya batal. Di sini puasa maka puasanya batal. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Demikian pula di kalangan para ulama Hanabilah mereka juga menyebutkan hal ini. Kata Ibnu Qudamah, "Na'am, ya, in sabiha bi niyatin sahihatan thumma nawwa wal khuruju minha batalat." Na'am. Jika dia sudah masuk dalam ibadah tersebut dengan niat yang benar Kemudian dia berniat untuk memutus ibadah itu Membatalkan ibadah itu Dan keluar dari ibadah itu batalat Maka ibadah itu batal ini pada sholat Demikian pula dalam puasa Nah, menawal iftar aftero barangsiapa yang punya niat untuk membatalkan puasanya untuk berbuka memutus puasanya maka dia dihukumi apa telah batal puasanya. Akan tetapi, nah, Sheikh Ibnul Saleh al Ghuseimin menyebutkan seperti tadi saya sebutkan kalau dia masih ragu tarodut. Nah dia mau batal atau tidak Atau dia menggantungkan niatnya Misalnya begini, dia sedang safar Karena ini memang terkadang ini wakil, ini fakta Dia sedang safar, di awal dia tidak ada niat puasa eh, Dia tidak ada niat untuk berbuka Pokoknya dia safar jam 8 pagi Mau keluar kota yang perjalanannya kurang lebih 6 jam Berarti kurang lebih sampainya jam 2 kan begitu dia tidak ada niat untuk membatalkan puasanya. Sudahlah dia berangkat. Setelah dia menempuh perjalanan 3 jam mulai lapar. Nah, dia ragu antara saya mau batal atau tidak. Ya. Nah, kalau dia menggantungkan niatnya dengan sesuatu, misalnya gini, nanti kalau saya dapat restoran yang buka, ada restoran yang buka atau makanan yang cocok saya batalkan Nah, Tetapi kalau ternyata tidak ada Maka saya lanjutkan Nah, kalau ternyata Dia berjalan Kemudian tidak mendapatkan restoran yang buka Atau yang dia suka Maka dia lanjutkan puasanya Maka yang seperti ini Ya, puasanya tidak batal Li'annahu allakong Na'am ibtala siyamihi Ya karena dia menggantungkan niat batal puasanya itu dengan sesuatu, itu apa? ada restoran atau makanan yang dia suka. Kalau ternyata enggak ada ya sudah berarti puasanya tetap sah. Atau dia ragu tadi mau batal atau tidak, maka di sini tetap sah. Adapun niat yang memang sudah dia berniat, berazam, bertekad untuk membatalkan puasanya walaupun dia tidak dapat makanan, pokoknya saya mau berhenti puasa. Nah, maka di sini batal. Nah, kemudian ketika waktu berbuka, apakah cukup sekedar dia niat membatalkan puasa? Ya, seperti misalnya dia sedang berada di sebuah tempat yang tidak ada makanan dan minumannya. Ya, kalau memang tidak ada makanan minuman mau apa lagi, kan begitu? Ya cukup dia niat berbuka ketika terbenam matahari. Nah, kalaupun ternyata ada seteguk air minum bisa dia minum. Kalau ternyata sama sekali tidak ada ya sudah mau apa lagi. Nah, ya insya Allah cukup Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah kita beralih ke pertanyaan ke-8. Dari Abu Farhan Lubuk Linggau Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukum orang yang berpuasa Tetapi tidak sholat? Yang berikutnya Apakah sah puasa Ramadan Seseorang yang kebanyakan waktunya Untuk tidur dan nonton TV? Jazakumullah Khairan al-Faham al-Faham Wa barakallahu fikum Nah, jadi pertanyaan ini yang kedelapan, hukum orang yang berpuasa tetapi tidak sholat. Nah, di sini ya memang banyak fenomena terjadi seperti ini, maka kita perlu sampaikan. Nah, yang pertama kali, bahwasanya dua-duanya adalah rukun Islam, baik sholat maupun puasa adalah sebuah kewajiban yang mutlak. Yang harus dilakukan oleh setiap muslim Tidak boleh ditinggalkan Apapun keadaannya Kecuali jika ada uzur yang syar'i Maka hukum orang yang berpuasa Tetapi tidak sholat Di sini ada rinciannya Nah, ya Di sini hukumnya dibagi Nah, ya Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Naam dalam kitab beliau As-Salah. Naam, Ibnu Qayyim menjelaskan wal ladzi yadhharu fil hadits. Naam, yaitu ketika beliau mensyarah hadits Buraidah dalam riwayat Al-Imam bukhari Nabi mengatakan man taraka salatal asri faqad habita 'amaluhu. Barang siapa yang tidak salat Asar maka amalannya terhapus. Naam, ya, amalannya batal. Maka di sini Ibnul qayyim menjelaskan ya bahwasanya an seseorang yang meninggalkan sholat itu ada dua kondisi. Yang pertama tarkun kuliun la yusolihah abada. Yang pertama adalah dia meninggalkan sholat secara menyeluruh, tidak sholat sama sekali, bahkan mungkin sholat Jumat pun tidak. Na'am fa hadza yahbitu na'am aw yuhbatul aw yahbitul amala jami'ahu maka yang seperti ini akan menghapus seluruh amalannya Nah jadi artinya dia keluar dari Islam karena semua amalnya terhapus Nah kondisi yang kedua adalah wa tarkun muayyanun fi yaumin muayyan nah, yang kedua dia meninggalkan sholat ya pada hari tertentu fahad yahbi tuh amalada likal yaumi maka yang seperti ini akan menghapus pahala-pahala amalan yang dilakukan di hari itu falhubutul amu fi muqabala titar kilam Walhubutul mu'ayyan Fi muqabalatittarkil mu'ayyan Maka Alhubutul ya, am apa, Terhapusnya amalan secara menyeluruh Itu Seiring dengan Meninggalkan sholat secara Menyeluruh Adapun Terhapusnya amalan di hari tertentu Atau di waktu tertentu itu juga seiring dengan sholat yang ditinggalkan pada waktu tertentu. Nah, jadi dilihat kalau dia memang tidak sholat sama sekali, bahkan jangankan puasanya batal, semua amalannya batal. Oleh karena itu, ketika Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uzaimin ditanya di dalam fatawah siyam nah, tentang hukum ya puasa orang yang tidak sholat. Nah, beliau mengatakan tariku salati saumu laysa bi sahih minhu bahwasanya orang yang tidak salat puasanya tidak sah dan tidak diterima darinya li anna tarika salati kafirun murtaddun dikarenakan orang yang meninggalkan salat itu kafir dan murtad. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ketika Allah Subhanahu memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik Maka Allah mengatakan fa'in tabu wa akamus salah tawaat atau zakat atau ikhwanukum fiddin. Jika mereka telah bertobat orang-orang musyrik tadi dan mereka menegakkan solat dan membayar zakat, maka mereka sudah menjadi saudara kalian dalam agama. Nah, jadi Nabi diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin sampai mereka mau bertobat dan mau solat. Kalau sudah solat, berarti mereka menjadi saudara kita. Wa liqauli Nabi alaihi salatu dan juga 6 nah, ada sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus hal yang akan menentukan ya kesyirikan seseorang atau kekufuran seseorang 6 nah, ya adalah tarkus shalah nam meninggalkan sholat faman tarakaaha faqad kafar maka barang siapa yang meninggalkan sholat dia telah kufur 6 nah, dan juga dalam hadis riwayat tirmizi kata beliau nabi SAW bersabda al ahdul ladzi bainana faman tarakahaha faqad kafar perjanjian yang mengikat kita dan mereka yaitu orang-orang kafir orang-orang musyrik adalah as-shalah maka barang siapa yang meninggalkan sholat Maka dia telah kafir Dan ini adalah pendapat mayoritas para sahabat Bahkan kata beliau Kalau bukan menjadi ijma kesepakatan di kalangan mereka Sebagaimana disampaikan oleh Abdullah ibn Shaqik, rahimahullah, Beliau adalah salah seorang tabi'in Beliau mengatakan Kana ashabun nabi s.a.w. La yarawna syai'an minal a'mal Tarkuhu kufrun gairus salah bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpandangan sebuah amalan yang jika ditinggalkan itu akan membuat orang menjadi kafir ya kecuali sholat saja. Wa ala hadza fa idza shoma al insa wa huwa la fa saumuhu mardudun wa la maqbul wa la nafiu lahu indallahi yaumal qiyamah. Wa nahnu naqul salli thumma sum am anta sum wala tusalli fa sawmukam mardudun alayka li annaka al ibadah naham kata beliau maka barang siapa yang berpuasa kemudian dia tidak mau salat maka puasanya ditolak dan tidak diterima di sisi Allah dan tidak akan memberikan manfaat untuknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat dan kami katakan kepada dia salat dulu baru berpuasa dan salat dan puasalah adapun engkau puasa tetapi tidak salat Maka puasa mu tidak bermanfaat Dikarenakan orang yang kafir Itu tidak akan diterima Solatnya Dan demikian pula jawaban dari Al-Lajnah Ad-Da'ima Dan As-Syeikh Ibn Ubas juga sama Nah, kemudian berikutnya Apakah sah puasa Ramadan Seseorang Nah Yang kebanyakan waktunya Untuk tidur dan nonton TV Nah Ya Untuk nonton TV Ya dilihat dulu acaranya apa Jadi yang tidak boleh itu bukan nontonnya Tetapi acara yang ditonton Kalau yang ditonton itu misalnya Ya muhabarah Atau bacaan Imam Masjid Di Masjid Nabawi Atau di Masjidil Haram Seperti Qanatus Saudiyah nah, Qanatus apa? Al-Masjidil Haram Saluran Masjidil Haram ataupun saluran Masjid Nabawi tidak masalah bahkan itu hal yang positif mengisi waktu puasanya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran atau untuk mendengarkan taklim mendengarkan muhaloro mendengarkan apa namanya diskusi ilmiah dari orang-orang dan ustadz ustadz yang terpercaya dari para ulama itu hal yang bagus. Adapun jika nontonnya adalah nonton acara-acara yang buruk, yang negatif, maka tentunya na'am hal ini akan mengurangi nampahala puasanya. Dikarenakan begitu banyak orang-orang yang terlena dalam puasanya sehingga malah justru ibadahnya tersebut Diisi dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan Rubba Sa'imin Begitu Banyak orang yang berpuasa Tetapi dia tidak mendapatkan ganjaran dari puasanya Melainkan hanya alju wal-atas Ya rasa lapar dan rasa haus Seluruh pahala puasanya gugur walaupun sah Nah ya walaupun Walaupun sah Adapun tidur maka hukumnya mubah, boleh saja. Akan tetapi kalau memperbanyak tidur sehingga melalaikan dia dari ya ibadah-ibadah yang seharusnya dia lakukan, apalagi dia punya kewajiban, punya pekerjaan yang wajib dia lakukan, maka jangan diisi dengan tidur. Kalau dia tinggalkan maka dosa. Nah, adapun orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya tanggung jawab kemudian tidur mubah, tetapi kalau dia ya terlalu banyak tidurnya Maka ada para ulama menyebutkan makruh karena hal itu akan membuat dia ya apa namanya terlewatkan dari ibadah-ibadah yang utama dimana pada bulan Ramadan pahala seseorang yang melakukan ketaatan akan dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Aalam. Wabillahikum. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Fatimah Jember. Apa yang harus dilakukan jika seseorang Yang masih punya hutang puasa tahun lalu dikarenakan sakit Saat badan dirasa mampu Dia mengusahakan untuk membayar hutang Namun ada kondisi kadang badannya tidak memungkinkan puasa Khawatir hingga masuk Ramadan masih memiliki hutang puasa Ya nah. Barakallahu Fikum Pertanyaan berikutnya tentang masalah orang yang sakit. Ya, ini juga sudah terjawab ya nah. pada pertanyaan nomor 3. Cuman mungkin di sini uh, mungkin beliau merasa khawatir kalau misalnya sampai datang Ramadan berikutnya dia belum selesai membayar hutang. Nah Maka di sini sebagaimana tadi saya sampaikan, fattakullahu mustata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak mengapa. Walaupun sudah menumpuk numpuk, sudah lewat Ramadhan, ya, kemudian datang lagi Ramadhan berikutnya belum selesai. Yang penting dihitung. Manakala ada kesempatan dia sehat, bayar hutangnya. Nah, walaupun sudah lima tahun, tujuh tahun, nah maka tidak mengapa, karena Allah subhanahuwataala maha pengampun dan Allah subhanahuwataala maha pengasih dan maha penyayang. Wallahu a'lam. Nah, Bismillahirrahman Pertanyaan nomor sepuluh dari Akhuna Abdul Hayi Seluma Bengkulu. Yang pertama, apa hukum seorang yang berpuasa namun dia tidak sholat? Apakah puasanya sah? Nomor dua, bagi seorang ibu yang menyusui, apakah boleh membayar fidyah dengan memberikan makanan siap saji? Atau misalnya nasi bungkus setiap hari satu porsi kepada orang miskin? Apakah ini sudah mencukupi Jazakumullah khairan wa barakatuh Nah ini juga Seorang yang puasa tidak salat Sudah kita jawab sudah tadi ya Terjawab tadi. Di pertanyaan nah, nomor 8 ya 8. 6. Kemudian 6. Yang pertanyaan kedua Tentang seorang ibu Yang menyusui Nah ini juga sudah Terjawab pada pertanyaan Nomor, nomor 3 tadi. 6 Nah, jadi intinya seorang ibu yang menyusui ya membayar hutang puasanya, tidak membayar fidyah. Nah. Walaupun ya sudah sampai lewat manakala dia sudah berusaha dan tidak mampu, maka cari 6 nah, hari-hari yang Allah mudahkan baginya untuk berpuasa dan membayar hutang puasanya. Nah, wallahu aalam. Jazakumullah pertanyaan nomor 11 dari Fulanah Jember. Lebih afdal manakah membayar fidyah atau mengganti puasa bagi ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Nah, nah ini juga sama ya sudah, sudah kita jawab di pertanyaan nomor, nomor tiga. Tadi. Nah ya um, bukan lebih afdal tapi wajib nah, untuk mengganti ganti puasanya iya. bagi ibu hamil dan dan menyusui. Allahumma alam. Nah, pertanyaan nomor dua belas dari Akhuna Abu Hasbi Bengkulu Utara. Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustaz? Bagaimana tata cara baik hari atau tanggal berpuasa di bulan Syakban sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam? Kenapakah Rasulullah masih berpuasa sampai di hari akhir Syakban? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Emm. Yeah. E, pertama kali, anak ucapkan wali Warahmatullahi wabarakatuh kabarnya baik, alhamdulillah dan semoga antum semua di Bengkulu juga dalam keadaan baik. Nah, kemudian kata cara ya baik hari atau tanggal berpuasa pada bulan Sya'ban. Nah, maka di sini ya perlu diperhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Sebagaimana juga datang dalam sebuah riwayat, beliau berpuasa pada bulan Sya'ban secara penuh. Juga ada riwayat yang lain bahwasanya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja yang beliau tidak berpuasa. 6. Nah, dalam hadis Aisyah ataupun Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam riwayat <coughs> Abu Dawud dan An-Nasa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ummu Salamah maraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soma shahrayni mutatabi'aini illa annahu kana yasilu sya'bana bi Ramadhan kata Umu Salama, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali puasa Sya'ban yang beliau sambung dengan puasa Ramadan. Ini hadis yang pertama. Naam. Kemudian hadis yang lain dalam riwayat Abu Dawud dan dishaihkan oleh Sheikh Al-Albani, naam. Ummu Salamah mengatakan, Anan Nabiya S.A.W. Alam yakun yasumu minas sanati syahrun thaman illa syabana yasiluh bi Ramadan. Kata beliau, tidaklah. Nabi S.A.W. berpuasa sebulan penuh selama satu tahun. Nah, kecuali hanya bulan syaban. Kemudian beliau sambung dengan puasa Ramadan. Maka dari dua riwayat ini, kita bisa memahami bahwasanya Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban secara penuh. Nam, kemudian ya di sana ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban berpuasa tetapi tidak secara penuh. Nah, dalam riwayat Muslim ya dari Abu Salamah radhiyallahu taala anhu di mana beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang puasanya Nabi pada bulan Syaban. Nah, maka Aisyah mengatakan kana yasumu hatta naqula qad shama wa yafṭiru hatta naqula qad afṭara wa lam arahu ṣā'iman min shahrin qattu akthara min siyāmihi min Syaban. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang berpuasa terus sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak akan pernah lagi tidak berpuasa. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa terus sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak akan berpuasa. Naam, dan aku tidak pernah melihat nabi berpuasa pada suatu bulan yang paling banyak ya daripada pada bulan Sya'ban. Naam, kana allazum syabana illa qalila. Beliau ya berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali hanya beberapa hari. Jadi dua hadis ini seolah-olah bertentangan. Yang satu menjelaskan Nabi puasa penuh pada bulan Syabhan. Yang satu mengatakan Nabi berpuasa hanya pada mayoritas dari bulan Syabhan. Maka para ulama berbeda pendapat ketika mereka mengkompromikan dua ataupun riwayat-riwayat ini. Nah, Maka sebagian dari mereka menjelaskan bahawa beberapa tahun terkadang Nabi berpuasa penuh pada bulan Syabhan. Tetapi di tahun-tahun yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa ya hanya pada sebagian besar dari bulan Syaban dan ini adalah pendapatnya al-Alamah Syekhul Islam Ibnu Baz rahimahullahu taala. ya. Kemudian ya eh, dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa penuh pada bulan Sya'ban beliau mengatakan aikanaya sumu muzomahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada mayoritasnya saja bukan sebulan penuh nah ya ya kemudian beliau mengatakan Waja'izun fi kalamil Arab Iza sawma aktar syahri An yakula sawma syahrakullahu Karena apa? Dalam bahasa Arab Itu boleh dikatakan Seseorang melakukan ya, Sesuatu secara penuh Padahal maknanya Adalah yang dia lakukan Sebagian besarnya saja Maka demikian pula Ketika seseorang berpuasa Pada mayoritas Hari-hari ya, pada bulan tersebut, yaitu pada bulan Sya'ban misalnya, Nabi misalnya puasa pada bulan Sya'ban selama 25 hari. Maka dalam bahasa Arab boleh disebut bahwasanya Nabi berpuasa sebulan penuh pada bulan Sya'ban. Naam, ya. Jadi itu. Adapun uh, Abi mengatakan bahwasanya yuhmal hadis ini Ya maknanya berarti apa? Anahu kan ya su Mushabbanakul lahutaratan, ya su mu'adzamahu ukhro li Allah yatawhama wajibun kulluhu karamadzan. Bahasanya terkadang Nabi saw berpuasa pada bulan Syaban secara penuh dan terkadang pula di tahun-tahun yang lain Nabi saw berpuasa pada bulan Syaban hanya pada mayoritas harinya supaya tidak disangka bahwa Puasa pada bulan Sya'ban itu wajib. Naam. Wallahu aalam. Jadi ini naam e, cara berpuasa pada bulan Sya'ban adalah berpuasa pada mayoritas harinya dan inilah bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam paling ber, paling banyak berpuasa. Naam, barakallahu fik. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu alaikum. Pertanyaan nomor 13 dari Abu Razina Robolinggo, Bismillah, Laala kum bixayri, Ustadz. Afwan, Ustadz, apa hukum wanita menyusui puasa Ramadan kemudian apabila ia tidak berpuasa, manakah pendapat yang rojih? Antara ia wajib mengkodok puasanya ataukah cukup membayar fidyah? Bismillahirrohmanirrohim. Nam, ini juga sudah terjawab ya, Ustad nah. Fauzi. Di pertanyaan nomor tiga. Nam. Jadi intinya ya dia membayar qada, membayar apa? hutang puasanya dan tidak cukup kalau membayar fidya. Cukup nah. dia membayar hutang puasanya. Nah, nah Pertanyaan nomor 14 dari Ummu Putra Banyumas. Bismillah, mohon izin bertanya Ustaz Abdul Haris Hafizahullah. Ada seorang wanita yang haid tetapi dua bulan ini siklus haidnya berubah. Biasanya Wanita ini 10 hari haidnya terus-menerus keluar darah haid hingga bersih di hari ke-10. Saat ini siklusnya berubah yaitu hari pertama ada tanda flek seperti akan haid, hari kedua dan ketiga bersih, hari ke-4 sampai ke-10 keluar darah haid hingga bersih. Kalau demikian siklus haidnya sekarang berarti ketika bersih Hari kedua dan ketiga boleh puasa ataukah tidak Ustaz Terima kasih atas penjelasannya Jazakumullah khairan Wa barakallahu fikum Nah Taib Barakallahu fikum Untuk masalah flek, Jadi dia punya kebiasaan 10 hari Ya Terus menerus keluar darah Dari awal hari pertama sampai hari yang ke-10 Kemudian siklusnya berubah. Nah, pada hari pertanya, pertama hanya ada flek. Sedangkan hari kedua tidak ada. Hari ketiga juga bersih, hari keempat keluar darah. Ya. Maka di sini masuk dalam pembahasan as-sufrah wal kudroh yaitu cairan yang muncul ya berupa flek ini yang apa namanya? Berwarna kuning atau yang kotor. Maka jika cairan tersebut muncul dalam siklus haid, yang disebutkan di sini 10 hari, maka ini termasuk darah haid. Adapun hari kedua dan ketiga, seandainya pun bersih, maka ini tetap masuk. Nah, karena masuk dalam kebiasaan dia. Nah, yaitu 10 hari, jadi diikutkan dengan kebiasaan sebelumnya ya Sehingga di hari yang ketiga ataupun kedua Walaupun tidak keluar darah enam, Dia tetap tidak berpuasa Kemudian wajib untuk mengkobok puasanya Karena apa? Karena kalau seandainya hari kedua dan ketiga itu memang sudah masa suci Maka hari keempat tidak akan keluar darah Sehingga ketika hari ke keempatnya keluar darah lagi Ini menunjukkan bahwasanya dia sedang dalam siklus haidnya dalam hari-hari haidnya sehingga dia tidak berpuasa dan wajib baginya untuk membayar hutang puasanya di waktu yang lain wallahu aalam. Naam, jazakumullah Pertanyaan nomor 15 dari Ahmadul Rahman, Hamba Allah Banyumas. Bolehkah berpuasa sunnah Setelah pertengahan Syakban bagi orang yang di hari-hari sebelumnya Kadang berpuasa Senin Kamis dan terkadang tidak Nah, jadi untuk berpuasa pada bulan Syakban ya, Ada sebuah hadis Yang datang dari Nabi SAW Dari sahabat Abu Hurairah Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dan ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani beliau mengatakan idzan tasafa sya'ban fala tasumu jika sudah masuk pertengahan sya'ban janganlah kalian berpuasa maka hadis ini menunjukkan sebuah larangan untuk memulai puasa setelah masuk pertengahan bulan Sya'ban. Nah, akan tetapi di sana ada hadis yang lain yang menunjukkan bolehnya seseorang berpuasa, walaupun ya sudah lewat pertengahan Sya'ban atau sudah masuk atau lewat pertengahan Sya'ban. Ya, dalam riwayat Al Bukhari. Dan Muslim dari Sahabat Abi Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "La tukdimu Ramadhan bi saumiyayumin, wallayyumain, illa rajulun kana yasumu sauman, fal yasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Nah, jadi puasa yang seperti ini bentuknya adalah niat puasa yang Digunakan untuk berhati-hati nah, Karena dia khawatir Ramadan ternyata sudah lewat sehari Maka dia berpuasa sebelum masuk bulan Ramadan Dengan satu hari atau dua hari Maka ini yang dilarang Nah, maka ini yang dilarang Sengaja melakukan puasa sehari atau dua hari Sebelum masuknya bulan Ramadan Adapun, ya Orang yang memang punya kebiasaan Berpuasa sebelum itu ya, Yang dilarang adalah apa? Sehari atau dua hari sebelum Ramadan ya kan? Berarti Kalau sebelum Ramadan Tiga, empat sampai pertengahan bulan Boleh Tadi nah, larangannya kan Setengah bulan terakhir bulan syaban tidak boleh Tetapi hadith ini menunjukkan Berarti boleh Kalau tiga hari, empat hari Namun tetapi bagi siapa? Illa rajulun kana yasumu sauma, bagi seseorang yang memang punya kebiasaan berpuasa. Kalaupun bahkan sampai kebiasaan puasanya tersebut bertepatan dengan sehari sebelum Ramadan atau dua hari sebelum Ramadan, maka tetap boleh. Misalnya Ramadan jatuh di hari Jumat, dia biasa puasa Senin dan Kamis. Maka dia tetap boleh untuk berpuasa hari Kamis Karena niatnya dia adalah kebiasaan puasa sunnah Bukan dalam rangka hati-hati ya untuk ya masuk bulan Ramadan Maka di sini jawabannya Yang punya kebiasaan puasa di hari Senin ataupun hari Kamis Maka tidak masalah untuk berpuasa pada bulan Sya'ban walaupun sudah masuk kepada pertengahan bulan Sya'ban wallahu aalam. Naam jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Pertanyaan nomor 16 Apa hukum puasa Ramadan tanpa niat? Dari Akhuna Muhammad Jember. Yang kedua Bagaimana cara memperbarui niat Nah, nah Barakallahu fikum Pertanyaan yang ke-16 Yang pertama Hukum puasa Ramadan tanpa niat Maka tentunya Tidak sah nah, Karena Niat puasa pada bulan Ramadan Itu adalah syarat Sahnya Puasa tersebut Sebagaimana ini adalah pendapat Jumhurul ulama Bahkan mereka mengatakan Wajibnya untuk tabayitun niyah Untuk berniat puasa Sebelum terbitnya fajar Karena Nabi mengatakan demikian La liman lam niyah Tidak ada puasa Atau tidak sah puasa seseorang Yang tidak berniat pada malam hari Yaitu maksudnya Sebelum fajar terbit Nah maka seseorang yang hendak berpuasa pada bulan Ramadan harus meniatkan puasanya ya pada setiap harinya Dan niat puasa itu cukup hanya dengan niat puasa dalam hati Nah dia bangun sahur ya itu sudah menunjukkan dia niat untuk berpuasa Tidak ada kewajiban harus melapatkan niat, mengucapkan niat Ataupun memperbarui niat, namun tidak ada kewajiban ya terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Uthaymiyah, rahimahullahu Taala, beliau menegaskan, "فَبِمُجَرَّدِ أَنْ يَنُويَ الشَّخْصُ بِقَلْبِهِ دُونَ تَلَفُظٍ فِي جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا فَإِنَّ ذَلِكَ يَكْفِي" Maka ketika seseorang hanya berniat dengan hatinya tanpa melafatkan niatnya pada juz min lail pada satu bagian dari bagian-bagian malam bahwasanya saya besok akan berpuasa Jadi sudah niat pokoknya besok puasa mau bangun sahur mau tidak pokoknya niat puasa nah maka fa'inna di kayak vi hal ini sudah cukup nam barakallahu fi kum nam dzatul kumuloh barakallahu fi pertanyaan nomor tujuh belas dari hamba Allah Bengkulu Bismillah Ustaz Abdul Haris Hafizahullah Dan tim Radio Minhajul Athar Yang insyaAllah dirahmati Allah, Allah Baru Rasulullah Amin Anda ingin bertanya Yang pertama, amalan apa yang diperintah Dan amalan apa yang dilarang Dalam menyambut bulan Ramadan ini Yang kedua Apa yang dapat untuk dijadikan motivasi diri kita Untuk bersemangat Menjalankan dan menjaga kesempurnaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini Demikian Ustaz Jazakumullah Khairan Wabarakullah Fikir Nah ini insya Allah jawabannya kita satukan Karena Ya saling berkaitan Amalan apa yang diperintah Dan amalan apa yang dilarang Dan apa yang dapat dijadikan motivasi Nah bagi diri kita untuk bersemangat Ya tentunya kita perlu ketahui Bahwa dalam semua amalan yang akan kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat nah, Terutama sebuah ibadah yang agung ini Yang merupakan salah satu rukun Islam Maka seorang hamba hendaklah menata niatnya Menata hatinya Untuk melaksanakan ibadah tersebut dengan ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Nah, jadi amalan yang diperintahkan adalah terus berusaha mengikhlaskan niat ya sampai kita bertemu dengan Ramadan. Amalan apapun itu. Kemudian yang kedua ya adalah amalan yang penting juga untuk menyambut bulan Ramadan adalah at-taubatus shadiqah, bertaubat dengan taubat yang jujur yang memang betul-betul taubat nasuha muncul dari lubuk hati yang paling dalam dia berhenti dan mengurangi dari segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya ayuhal amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha yang betul-betul taubat Maka dengan demikian Allah akan mengampuni dosa kalian Bulan yang penuh berkah Bulan yang penuh dengan keutamaan Marilah kita sambut dengan hati yang bersih Dengan badan yang bersih Dengan perilaku yang bersih Dengan moral dan akhlak yang bersih Kita bersihkan diri kita Dari segala macam bentuk dosa dan maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dikarenakan Ketika bulan Ramadan semakin dekat Dan kita ya tidak merasa tidak ada pengaruh pada diri kita Kita tidak ada semangat ataupun niat untuk mengurangi kemaksiatan dan dosa Lalu kira-kira apa yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan? Ya, kalau kita belum bisa membersihkan diri kita dari segala macam bentuk maksiat maka kita sangat khawatir kita akan masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan ancaman dari malaikat Jibril dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yaitu tentang seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadhan falam yughfar lah kemudian dia keluar dari bulan Ramadhan dalam keadaan tidak diampuni dosanya kenapa karena dia masih terus berlanjut melakukan segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga hendaknya dia mengetahui ya syarofus zaman mulianya ya waktu yang akan dia temui yaitu di sini bulan Ramadhan. Dia harus mempelajari tentang keutamaan bulan Ramadhan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang mana malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari seribu bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam yaitu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan. Maka ketika Anda bisa beribadah kepada Allah di malam tersebut Engkau isi malam tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Maka nilainya di sisi Allah lebih baik daripada amalan ketaatan, amalan ibadah yang engkau lakukan selama seribu bulan 83 tahun lebih Nah maka engkau harus ketahui belum lagi Nabi mengatakan, man qama Ramadhan imanan wahdhisaban, ghufrallahumatakadma min dzambi; man qama Ramadhan imanan wahdhisaban, ghufrallahumatakadma min dzambi; man qama Lailatul Qadr imanan wahdhisaban, ghufrallahumatakadma min dzambi. Nabi memberikan janji bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan, melaksanakan salat tarawih pada bulan Ramadhan, melaksanakan salat tarawih pada malam Lailatul qadar Semuanya akan menjadi sebab kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya ketika datang bulan Ramadhan golikat Abu Abul golikat abu Nar wa futehat Abu Jannah pintu-pintu surga akan dibuka pintu-pintu neraka akan ditutup syaiton syaiton akan dibelenggu kemudian akan ada orang yang memanggil ya barial khair akbil Wahai baginya syar aksir wahai pencari pahala wahai pencari kebaikan bergegaslah majulah engkau beramallah dan wahai pencari keburukan hendaklah engkau berhenti dan mengurangi keburukanmu jadi engkau harus faham tentang keutamaan bulan Ramadan sehingga hal itu akan memberikan motivasi untukmu untuk memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan Kemudian yang keempat Yang bisa kita lakukan adalah Attaqallul minatta'am Engkau mengurangi makanmu Nah, ya Dilatih dirimu Untuk supaya bisa Ya, siap Ketika engkau berpuasa nanti Dikarenakan Ya, sebagaimana dikatakan Oleh sebagian ulama Seperti Nah, Ya Muhammad bin Wasi' man qalla ta'amuhu fahima wa afhama wa safa wa raqqa barang siapa yang sedikit makannya dia akan mudah untuk memahami wa afhama dan dia akan bisa memahamkan orang wa safa dan dia akan menjadi jernih pikirannya wa kau dan dia akan menjadi lembut. Nah, biasanya kalau orang makan tanpa dibatasi, bahkan sudah kenyang masih lanjut, nah itu bebal. Susah untuk memahami materi, susah untuk memahami ucapan-ucapan, susah untuk memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi memahamkan orang dia akan ngantuk, dia akan malas, pikirannya tidak jernih. Nah demikian pula orang yang banyak makan bagaimana bisa hatinya menjadi lembut hatinya akan keras. Nah jadi ya wainna kethrata ta'am tamnau sahibah an ketirin mimmah yurid dan bahwasanya banyak makan itu akan menghalangi seseorang dari hal-hal yang dia cita-citakan. Maka kalau kita ingin bisa beribadah kepada Allah kurangi makan kita. Agar kita bisa lebih fokus di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kelima yang sangat penting Hendaknya engkau tata'alam ahkamah siyam Engkau pelajari tentang hukum-hukum puasa Tentang fikih puasa Bagaimana pembatal-pembatal puasa Jangan sampai kamu sudah niat puasa tetapi tanpa disadari kamu melakukan salah satu pembatal puasa sehingga puasamu tidak sah di sisi Allah subhanahuwataala sehingga engkau harus belajar ya mempelajari fikih puasa kemudian yang keenam ya membiasakan diri kita untuk banyak berpuasa banyak sholat dan banyak membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah subhanahuwataala Nah, supaya nanti ketika kita masuk pada bulan Ramadhan Kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan tersebut Terbiasa dengan sholat malam Terbiasa dengan puasa Terbiasa dengan memperbanyak membaca Al-Quran Mempelajari Al-Quran Kemudian yang terakhir adalah Al-Musabakah wal-musarah ah ilal khairat Biasakan diri kita semua untuk berlomba-lomba Dan bergegas dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan Jangan ditunda-tunda sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Ali Imran 133 wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa ardu 'idatul muttaqin dan hendaknya lah, hendaklah kalian bergegas berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah untuk Orang-orang yang bertakwa. wallahu Wallahu'alam. Nah, jazakumullah khairan. Wabarakullah fikum. Pertanyaan ke-18. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Dari Ah Muhammad Galawi. Atau Galawi ini kepanjangan dari Tegal, Selawi. Nah. <laughs> nah, eh, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Ini agak sensitif, tapi... <laughs> ya, ya, na'am. Semoga kabar Antum dalam keadaan baik, sehat, segar selalu setelah safari daurah antar pulau yang diakhiri di Semarang kota kemarin. Selalu rindu kangen sama muhabar rohnya Antum nih. Antum tidak lupa tersenyum saat kajian ataupun saat jalsah khususnya. Masya Allah. Afwan Ustadz izin bertanya, Naam, dalam berhubungan badan antara suami istri. Batasan-batasan intinya sampai keluar air mani. Itu yang membatalkan puasa. Berarti, yang tidak keluar air mani, tidak batalkah? Meski istilahnya, timba sudah kadung masuk ke sumur. Jika suami istri yang keluar mani hanya salah satu dari mereka ini, berarti tidak batal semuakah atau bagaimana? Jazakumullah khairan khairan. Wa barakallah fiqum. Nah. Ya. Ya kumullah, Muhammad, ya Galawi, alhamdulillah. Saya jawab kabar baik, sehat, ya segar, ya masih bisa ngobrol sama antum semua, ya di malam hari ini. Semoga antum semua juga demikian. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Ya alhamdulillah. Kita senantiasa tersenyum dan tersenyum dan semoga antum juga demikian Nah kemudian masalah jawaban dari pertanyaan ini Ya sebagaimana tadi Akhuna Lusat Fauzi telah menyampaikan cukup sensitif Tapi sangat penting sekali Karena berkaitan dengan keabsahan ibadah puasa kita Dan bahkan berkaitan dengan hukum-hukum yang kan muncul ketika kita salah dalam memahami dan berbuat. Ya, jadi dari pertanyaan yang diajukan di sini ada dua hal yang perlu dipisah. Nah, di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan kriteria sebuah hubungan suami istri yang mewajibkan apa mandi dan membatalkan puasa. Yang kedua adalah ya, bagaimanakah kalau seseorang melakukan perbuatan tersebut pada bulan Ramadan? Karena mungkin ini ya, pertanyaan ini menunjukkan bahwa ya yang bertanya ataupun kesannya belum paham. Nah, maka untuk berhubungan badan antar suami istri Batasan-batasan intinya itu nah Yang membatalkan puasa Dan mewajibkan mandi itu sama hukumnya Jadi ketika sudah mewajibkan mandi Berarti membatalkan puasa Nah, ketika hubungan itu sampai membatalkan puasa Ya, maka bisa jadi mewajibkan mandi Nah dan bisa jadi tidak mewajibkan mandi. Ya, tetapi setiap yang mewajibkan mandi maka membatalkan puasa akan kita rinci nanti. Perlu diketahui bahwa hubungan suami istri, ya, yang membatalkan puasa dan mewajibkan mandi adalah ketika terjadi ilaj yaitu terjadi apa namanya hubungan yang seperti disebutkan di sini timba sudah masuk ke sumur. Ya. Jadi ketika timba sudah masuk ke sumur, walaupun tidak mengeluarkan air, yang laki-laki maupun yang perempuan, suami maupun istri tidak keluar air ketika timba sudah masuk dan masuknya itu sudah melampaui batas minimal. Nah, ya. Sudah apa? melampaui batas minimal. Ya, yaitu apa itu batas minimalnya? sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam idza massal khitanul khitana faqad wajaba Alhuslu 6. Nah, jika kemaluan laki-laki sudah masuk kepada kemaluan perempuan, maka sudah wajib untuk mandi. Nah, di sini yang mewajibkan mandi adalah dengan riyabul hashafah dengan apa tenggelamnya kepala dari kemaluan suami ketika sudah tenggelam. Maka sudah wajib mandi walaupun tidak keluar air Dan walaupun itu hanya terjadi sekali Ketika itu batal puasanya Dan dia harus mandi Nah, ya Kemudian yang perlu nah, diketahui Ya dan ini disebutkan oleh para ulama Dijelaskan oleh Al-Qawi Abu Bakar Oleh Ash-Shawqani, oleh Al-Hafud Ibn Hajar Oleh Ash-Shayh Ibn Uzaimin Nah Bapak yang jadi timbangan itu adalah Kadar minimalnya ada tadi sudah tenggelam kepala nam Kemaluan suami Nah kemudian berikutnya yang perlu difahami ya, Adalah apa yang hukum-hukum yang muncul ketika seseorang melakukan jima ya pada bulan Ramadan. Nah, ketika terjadi. Di sana ada, mungkin perlu saya jelaskan batasan-batasan inti. Intinya tidak boleh dalam bulan Ramadan tidak boleh bagi seseorang melakukan hubungan badan baik sampai masuk ataupun yang akan ya menyebabkan keluarnya air mani. Sehingga kalau seandainya Ya Ada seorang suami Yang berhubungan dengan istrinya Pada selain kemaluan istrinya Kemudian hubungan itu membuat Sang suami mengeluarkan air mani Maka sama Hukumnya puasanya batal Dan si suami wajib mandi Tetapi si istri Tidak wajib mandi dan tidak batal puasanya ketika tidak keluar ya air maninya. Jadi harus dibedakan ini. Kondisi pertama adalah jima. Memang timba masuk ke sumur, maka dua-duanya wajib mandi dan dua-duanya puasanya batal. Enam. Di mana kadar minimalnya adalah ketika kepala kemaluan suami sudah masuk Maka sudah batal walaupun tidak keluar air mani. Yang kedua, hubungan itu pada selain kemaluan istri. Misalnya seorang suami, nah, berhubungan dengan istrinya di mana saja. Dengan apa. ya Yang halal. Maka di sini ketika yang suami ini keluar, mengeluarkan air mani, maka batal puasanya. Dan juga wajib untuk mandi. Tetapi si istri ketika tidak keluar, Maka tidak batal puasanya dan tidak wajib mandi Nah, di sana nah, sebagian nah para ulama membolehkan hubungan yang sifatnya mungkin sekedar naam cumbuan ataupun ciuman Nah, maka boleh dan ketika hal itu tidak memancing kepada hal-hal yang lebih besar Tetapi ketika seseorang tidak bisa menahan, maka dia harus menghindari hal tersebut Nah, dia wajib untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada syahwat Walaupun halal Karena akan mengakibatkan puasanya menjadi batal Nah, kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya adalah Ketika perbuatan itu terjadi Nah, maka di sana ada hukum-hukum yang terkait Nah, ya Yaitu ketika yang terjadi adalah jimak Maka khusus pada jima ini ada kewajiban-kewajiban bagi orang yang melanggarnya. Nah, yang pertama dia wajib untuk membayar kafaroh. Nah, apa itu kafaroh? Ya, puasa. Ya, pada bulan Ramadan kemudian dia melakukan jima. Maka kafarohnya adalah yang pertama membebaskan budak yang beriman. Kalau dia tidak dapatkan dan temukan, maka yang kedua dia wajib untuk membayar ataupun melakukan puasa dua bulan secara berturut-turut. Hanya dengan sekali saja pada siang hari bulan Ramadan, maka sudah mewajibkan dia untuk berpuasa dua bulan. Secara berturut-turut Kalau ternyata dia sudah berusaha Dengan maksimal Tetapi tidak mampu Maka berpindah Ya Kafarohnya bentuknya adalah apa? Membayar Ita'a memberi makan 60 orang miskin Nah dan ini kafarohnya secara urut Tidak boleh memilih-milih Ah ini saja membayar ya makanan saja Tidak boleh harus dari pertama kalau enggak bisa membe membebaskan budak maka berpuasa 2 bulan secara berturut-turut ya kalau tidak bisa maka baru apa membayar 6 itam memberi makan 60 orang miskin dan ini adalah kesepakatan ya di kalangan para ulama hadisnya sangat banyak dan tidak perlu kita sebutkan karena waktu yang sudah ya singkat. Kemudian e, bagaimana hukum apa istri apakah yang harus membayar fidyah hanya suami saja atau suami istri? Maka di sini dilihat kondisinya istri. Kalau istri melakukan hal tersebut dengan pa'i'ah dengan ta'uan pa ya dengan apa namanya e, memang e, istilahnya Ya dia mau bukan karena terpaksa bukan setelah bukan karena dia sudah melawan sudah mengingatkan tapi dia dipaksa ini beda lagi kalau dia melakukannya dengan senang hati dan dengan kerelaan maka si istri juga wajib membayar kafarah suami dan istri dua-duanya wajib tapi kalau si istri melakukan itu karena terpaksa karena diancam betul-betul dinaam dipaksa ya bahkan dengan fisik maka di sini si istri tidak wajib membayar kafarah tetapi dia tetap wajib untuk membayar ya hutang puasanya. Nah. Ini hukum-hukum yang terkait. Kemudian jika nah terjadi pengulangan jima pada bulan Ramadan, maka para ulama menafsir kalau terjadinya hanya satu hari tapi terulang-ulang dalam satu hari tersebut, maka cukup membayar satu kali kafar. Nah, ya walaupun para ulama kemudian berselisih pendapat, kalau pagi hari terjadi, dia sudah bayar kafar. Sorenya terjadi lagi, apakah dia harus bayar lagi? Di sini ada khilaf. Di kalangan para ulama ada yang mengatakan dia harus bayar lagi, tetapi pendapat yang kuat karena ini berkaitan dengan hormat dari kaliyom kehormatan hari itu, maka cukup membayar satu kafara. Tetapi kalau ternyata di beda hari pada bulan yang sama masing-masing hari maka mewajibkan dia untuk membayar kafarah. 6. Ya, penebus dosa. Kemudian kondisi yang kedua tadi, jika seseorang ya keluar air mani dengan tanpa jimat Apakah juga wajib untuk membayar kafara? maka di sini tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah yang wajib hanya untuk membayar puasanya. Nah, tetapi dia telah melakukan dosa yang besar karena menyebabkan dirinya berbuka pada bulan Ramadan, sehingga harus dijauhi segala macam perbuatan yang akan mengantarkan dia kepada hal yang membatalkan puasanya. Nah, jadi ini ya, semoga Jawaban ini betul-betul ya cukup ya dan me menjawab semua yang menjadi iskal bagi Al-Akh Muhammad dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita di atas ketaatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadhan bulan yang penuh barakah yang kita tunggu-tunggu dan yang terpenting lagi kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah memberikan kekuatan Taufik, hidayah dan bimbingannya kepada kita semua semu, dalam, se, naam, Di dalam bulan Ramadan tersebut Sehingga kita bisa mengisinya Dengan amalan-amalan ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ikhlas karenanya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dosa-dosa orang tua kita dan dosa-dosa saudara kita kaum muslimin wallahu taala a'la wa a'lam jika ada benarnya maka dari Allah dan jika ada salahnya maka dari saya dan dari syaitan dan saya bertobat kepada Allah subhanahu wa taala wa akhiru da'wana rabbil alamin jazakumullahu khairan nahun jazakumullahu khairon wa tadi ada tanggapan dari akhuna Umar Munorogo Jazakumullahu khairan katsiran kepada ustazuna Abdul Haris Ustaz Fawzi, ya, fikum, radio Minhajul Azhar media dakwah dan ruang belajar rahimani warahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah kita sudah berada di penghujung program bincang Islam hari ini pertemuan yang kedua dengan tema fikih puasa bersama Ustaz Abdul Haris Muhammad bin Muslih Elsi hafizhahullah taala. Alhamdulillah sudah belasan pertanyaan yang sudah terjawab pada pertemuan malam ini. Semoga jawaban tersebut, jawaban yang beliau sampaikan dapat menjadi solusi bagi para pendengar sekalian. Tidak terasa sudah kurang lebih 2 jam Ya yeah. Atau 120 menit kami menemani Ruang Dengar Anda Kami ucapkan khairan khairan kepada Ustaz Abdul Haris, Harif Atas jawaban dan bimbingan yang diberikan Semoga Allah mudahkan kita bisa berjumpa lagi Pada Bincang Islam hari ini sesi berikutnya Saya Fauzi Latukon Sina Undur diri dari Ruang Dengar Anda Tetap ikuti berbagai program menarik penuh faedah Di Radio Kesayangan Kita Radio Minhajul Asar media dakwah dan ruang belajar. Dan insyaallah uh, siaran ulang Pincang Islam hari ini pada malam ini yaitu sesi yang kedua insyaallah akan kita informasikan di Telegram Radio Minhajul Asar. Naam. Akhir kata afwan jika ada kekurangan naam kebenaran hanya dari Allah dan kesalahan dari kami dan juga dari syaitan